Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dalam pelajaran kita yang kedua ini Kita akan melanjutkan barukallahu fikum Ya. Dari pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam enam uh, ayat yang terkait dengan perintah berpuasa. Ya. Jadi pada hakikatnya kita ini belum masuk pada hadis-hadisnya. Kita masih Berbicara ya, Tentang Ayat pertama Masih di ayat yang pertama Ya, Kita mengetahui bahwasannya Firman Allah Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina Mingkoblikum laallakum Tattakun Ayama ma'dudat Faman kana minkum maridon Awala safarin Fa'iddatum min ayamin pukhar. Di dalam ayat ini setelah Allah memberikan perintah untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kemudahan. Yang kemudahan ini akan menjadi penghibur bagi orang-orang yang beriman yang Allah panggil di dalam ayat ini. Yang pertama kaum muslimin, ya Allah menjelaskan bahwasanya kewajiban Puasa ini adalah juga kewajiban yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita Sehingga apabila dirasakan puasa ini adalah puasa yang berat Amalan yang berat Maka amalan yang berat ini juga diberikan kepada orang-orang yang lain Bukan hanya kita Ya ketika kita tertimpa musibah Lalu kemudian kita mengetahui bukan cuma kita yang terkena mentut Maka tentu musibah itu akan lebih rin ringan, iya, demikian ini apabila kita menganggap kewajiban ini adalah kewajiban yang berat, maka sesungguhnya bukan hanya kita yang mendapatkan ujian ini atau barakallahu fikum kewajiban ini, <coughs> begitu pula sebaliknya, ketika Allah memberikan keutamaan ya, dari puasa itu kepada umat-umat sebelum kita, maka Allah beri pula keutamaan itu kepada kita sehingga naam barakallahu fikum, ini juga adalah perkara yang menyenangkan bagi umat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat selanjutnya Ketika Allah mengatakan Puasa itu dilakukan pada hari-hari Tertentu Ini juga hiburan Bagi orang-orang yang beriman Kenapa? Karena ternyata Kewajiban berpuasa ini Tidaklah dilakukan Sepanjang waktu Atau dengan waktu yang pan panjang Waktu yang lama Iya kewajiban ini barakallahu fikum Allah berikan kepada kita hanya satu bulan dari 12 bulan yang ada. Kemudian Allahu Taala berfirman. Ya. Fa man kana minkum maridon, barang siapa di kalian sakit au atau, atau dia ada dalam kondisi safar. Ya faidatun min ayyamin ukhar maka dia bisa menggantinya ya maknanya dia bisa berbuka ketika safar tadi atau dia bisa berbuka ketika dia sakit tadi dan menggantinya di hari-hari yang lain ini barokallahu fikum menunjukkan pula menunjukkan pula apa keringanan dari ibadah saum kita ini ketika kita ada di kondisi-kondisi yang semakin berat puasa itu dalam kondisi safarnya atau dalam kondisi sakitnya Allah memberikan keringanan bagi dia untuk berbuka. Iya. Dijelaskan oleh para ulama, ada kondisi-kondisi yang bahkan seseorang kalau memaksa dirinya untuk puasa dia justru berdosa. Dia justru berdosa. Iya. Jadi dia justru diwajibkan untuk berpuasa uh, untuk berbu berbuka. Mari kita enam baca penjelasan para ulama tentang hal ini. Iya. Bentar. Ini agak repot soalnya gampang sekali berubahnya, berpindahnya. Jadi halaman 252. Subhanallah. Iya. Para ulama membagi kondisi naam safar itu menjadi beberapa keadaan. Ya, Yang pertama ketika dia merasakan sakitnya itu atau safarnya itu memberatkan dia dalam berpuasa. Dalam kondisi seperti ini barokallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Laisam minal bir Asyamu Fi safar Bukanlah sebuah kebaikan Seorang hamba Berpuasa ketika dia Safar Ketika satu saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ada dalam Perjalanan safar Bersama para sahabatnya Ketika itu Di hari yang amat panas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka. Iya. Ada di sebagian para sahabatnya yang mereka memaksakan diri untuk mereka berbuka. Ah untuk mereka tetap berpuasa sehingga akhirnya sebagian mereka pun terjatuh pingsan karena na'am kelelahannya, capeknya, ya. Na'am karena haus dan laparnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka Dalikal usah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Justru puasanya tidak dianggap ibadah eh, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka memaksakan diri pada kondisi yang mereka tidak, mam, tidak mampu. Maka seorang yang safar ya, wajib bagi dia untuk melihat kondisinya apakah dia di kondisi ya sehat atau dalam kondisi baik mudah bagi dia untuk berpuasa atau tidak kalau seandainya dia ada di posisi yang berat ya maka disunahkan bagi dia atau bahkan di kondisi yang bisa wajib bagi dia untuk dia berbu berbuka untuk dia berbuka apalagi kalau kondisinya bisa membinasakan dia misalnya dia sakit iya Misalnya dia sakit, yang sakitnya itu ya bisa membunuh dia. Kalau seandainya dia berpuas, berpuasa, maka Allah Taala berfirman, wa taqtulu an dan janganlah kalian membunuh diri diri kalian. Untuk kondisi yang seperti ini, enam. Sekarang kita berbicara tentang kondisi seorang yang sakit, ya orang yang sakit dia ada di tiga keadaan. Yang pertama ketika sakitnya tidak diharapkan lagi bisa sembuh ya, Sakit yang kemungkinan sangat kecil untuk bisa sembuh Maka yang seperti ini hukumnya seperti orang yang ajis Seorang yang tidak mampu untuk berpuasa Bagi dia memberi makan satu orang fakir miskin Menggantikan satu puasanya yang telah dia tinggalkan ya. Kondisi yang kedua barakallahu fikum adalah kondisi Yang mana Sakitnya itu Bisa membinasakan dia ya Seperti tadi Dicontohkan oleh para ulama Orang yang punya penyakit gula Yang gula yang sangat parah Yang dengan itu dia biasanya butuh air kan Terus menerus dia haus Yang kalau seandainya Sampai pada derajat Naam hausnya itu atau penyakitnya itu Mengharuskan dia minum kalau tidak dia binasa Maka dari sini Barakallahu fikum sama kondisinya dengan kondisi yang pertama. Pertama, haram bagi dia untuk berpuasa, berpuasa. Yang keduanya lebih kondisinya lebih parah. Iya. Untuk kondisi yang ketiga adalah ketika na'am sakitnya itu adalah sakit yang ringan. Masih mungkin bagi dia untuk berpuasa. Iya, maka yang afdol di sini adalah untuk dia tetap berpuasa. Iya, afdolnya untuk tetap berpuasa. Iya. Adapun kalau seandainya barakallahu fikum kita kembali ke dalam orang yang safar, ya. Sama antara puasa atau tidak. Maka di sini boleh bagi dia untuk berpuasa, boleh bagi dia untuk berbu berbuka. Yakni dia tidak berdosa ketika dia meninggalkan puasanya karena dia barakallahu fikum wajib menggantikannya di hari yang lain yang lain, tetapi di situ dia mendapatkan pahala mengambil rukhsah, dari rukhsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah cinta apabila seorang hamba mengambil keringanan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi kalau seandainya dia menganggap ya, nanti saya kalau buka bal, apa mengkodoknya justru lebih sulit iya, lebih berat, ya, lebih berat. Yang lain puasa, eh, yang lain buka saya buka Saya som sendiri misalnya eh, ya. Maka dari sini Barakallahu fikum Lebih baik dia untuk berpuasa berpuasa Selama puasa ini tidak memudaratkan Dia ya, Ini faidah dari firman Allah Kemangkana ya, minkum maridhan Awala safarin Fa'iddatum min ayamin Uhar Ini yang bisa kita baca Wallahu a'lam bisawab Subhanakallahum bihamdik Syadu Allah, ya mala haiba wa atbi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.